すみません。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 أما بعد ف إ ن ا ص ل ح د ي ث ك ت ا ب ا ل ل ه على ا ل م س ل ب ي ن و م د ص ل ى ا ل ل ه على ي ه و ع ل آ ل ه و س ل م و ي ن ومسلمه على ا ل م س ل م ي ة ومسلمه على ا ل م ا ل أ ي ه ا ا ل م س ل م و ن ع ب ا ا د ل ل ه ا ل ح م د ل ل ه 私は私のことを知りたいと思います。 Tentunya merupakan satu k e n i k m a t a n Yang sepatutnya untuk senantiasa kita jaga Kita pelihara Ketika Allah subhanahu wa ta'ala wufiqalana Memberikan taufi kepada kita semuanya Untuk terpilih Di antara hamba-hamba yang ビ ul a ン・ラサカン・マニス・デン・ラデタ a ア・アイム・シャーン・ワリさん・ロ r ロー・ロー・ソロロー・アレイ・ウォア・アリ・ウォ・ソロラン・ブルーパアジャーン・イイイム・アガミアン・ルー・ウォルス・ヤング・ブルー・シーラ・イン・ノダ・ノダ・キシリカン・トミキン・ポーラ・コトラン・コ n ラン・キ Dan kita s e n a n t i a s a mohon kepada Allah subhanahu wa taala agar Allah subhanahu wa taala m e n g あな a l k a n nikmat ini kepada kita semuanya. Untuk membahas satu permasalahan Dan itu kita anggap perkara yang penting Disebabkan karena seringnya kita mengalami Dan menghadapi permasalahan ini Yaitu Permasalahan yang terkait seputar al-lukotoh Atau Yang disilahkan dengan バラン a ムワンアトバランヤンヒランダリパミリキニャーアシャ a ムスリ a ン・ロ p マカムローロカトー パッバチャン。 kotoh dengan lam yang di fathah、um、dan でん f てい n g di fathah la kotoh dan yang keempat ラミアンディドマ、コムディア k カフィ h ンディファッハ、コムディアンディデパニアンデアディフ。 thinking Christmas secara どう barang yang h i い a n g barang 何が起こったのか シャーン。 私たちの l は、この話です。 私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言うと、それを言 kata n a b の umumkan tentang 争の o s n y a dan wikaah. 争の終わりです。戦争の終わりです。戦 a の終わりで i 戦争 t 終わりです。戦争の終わりです。戦争の t a りで u 戦争の終わりです。戦争の終 y a です。戦争の終わ u です。戦争の終わりです。戦争 a 終わりです。a 争の m わりです。戦争の終 a りで n 戦争の終わりです。戦争の終わりです。戦争の終 e りで k 戦争の終わり a す。a 争の終 i n です。a 争の終わりです。 アインファーダンソーダ。カムディアン、カタナアイファーソハ、ワウィカーハ。オモンカン、シファー、シファー、タントン、ワダ、ワウィカーハ、ヤイト、タリー、ヤンディカッカン、パダ、um um、ワんアリフハ、サナ、ナビ。カムディアン、オモンカン、ラ ファイン n abi, a ーソーヒ m ハ l イラファシャー t カビハマカカタナビアバビ a ダタ ab a パミリキニャマ a イトミリキニ a アムカ o ティダマカ a ンブラハクコントマミリキニャアダプルママンファーティカニャファカラーカムディアンアランタリブタニャラギカバ u b a フ a i m a n a apabila yang ditemukan itu どうしてもいいです。これを見つけたら、a は何でも見つけありません。何でもありません。それは、彼は、彼<音>は<楽>、は、彼は、は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、彼は、 でも、それが言うと、言うと、a うと <Yeah. S 1>、言うと、言うと、言うと、言うと、言 i と、a うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、a うと、言 a と、a うと、言うと、言うと、言 a と、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、i う u 言うと、言うと、言うと、言 a と、a うと、言うと、言うと、言 a と、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言う l a う Kamu tidak memiliki hak sama sekali dengan unta tersebut. Un, berhak untuk diberikan minum, diberikan makanan dibiarkan ketika mendatangi tempat-tempat tem air untuk minum, dan dibiarkan untuk makan, ム、e t u m b u h a n pepohonan sampai datang pemiliknya sampai datang 何で言この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 Yaitu sesuatu yang ringan, yang kecil ataupun sedikit Yang tidak memiliki nilai、okay. Ataupun bukan barang yang berharga Maka disini para u l a m g menyebutkan bahwa Hukumnya Kita langsung sebutkan kesimpulannya Hukumnya adalah ボレー、音とくもんビルニャ。でんボレー、かにゃ。でん、ティダー、ディカナカ Beban ataupun Biaya Ketika dia telah mempergunakannya Kemudian hilang ya, Karena nanti、uh, Ada jenis yang Kedua demikian pula yang ketiga Ketika seorang ya, Telah u m u m k a n misalkan satu tahun Kemudian dia menfaatkan Mempergunakan sampai habis Tiba-tiba ada orang datang Pemiliknya ya, Maka untuk jenis yang kedua demikian pula yang ketiga Nanti yang kita sebutkan maka ya, diharuskan bagi yang menemukan tadi yang telah mempergunakannya untuk mengembalikan sebagaimana asalnya ada pun j e n i s yang pertama ini yaitu syiul yasir yaitu sesuatu yang sedikit, yang ringan, yang tidak bernilai maka ini hukumnya tadi boleh mengambilnya, boleh mempergunakannya, boleh memilikinya dan tidak terkena denda ataupun、uh, マサラエニアのハディーズのリマンのブクリルのマスリンマリックのローズのキャラアンハウ。 Terdapat シャ a ヘッドに戻ることはあ a ません。 ビジコーマータでやん c りやおり n g t たんや e m i l i k i n i l a リ sama sekali satu biji kurma hal ini sebabkan bahwa Rasulullah demikian pula keluarganya diharamkan untuk memakan dari harta s マ r a k a h s タサダ k ー。h yang wajib で i n はそれを見つけた時に、私はそれを見つけ i h i それを見つけた時 apa yang k i t そ sebutkan tadi tentang hukum yang terkait jenis barang t e m u た時に、それを見つけた a に、a れを見つけた時に、そ m を見 a けた時に、それを見つけた時に、それを見つ u た時に、それ a 見 a けた時に、それを見つけた時に、それ a 見つ a た時に、それを見つけた m に、そ i を i つけた時に、i れを a つけた時に、それを見つけた時に、それを見つけた時に、i れを見つ y a harus diketahui harus diperhatikan bahwa Hukum tadi itu apabila tidak diketahui pemiliknya.、Ya. Tapi apabila diketahui pemiliknya, meskipun barangnya sedikit, maka ketika ingin mempergunakannya harus dengan izin dari pemiliknya.、Ya. Ada mangga、ya. di sebelah rumah.、Ya. Ini lukotoh. Terlihat n y e b r a n g jatuh di samping rumah dan tanda tandanya bahwa ini mangga punya tetangga nah kalau ingin memakan ya, izin sama tetangga kita jangan langsung makan lu k o t o h lu kotor barang temuan ya. mumpung ya. ya kalau pas buahnya itu yang lebat itu ngarahnya ke tempat kita semuanya lu k o t o h semua habis p u n y a orang、ya. ini maashallallahu alaihi wasallam harus diperhatikan jadi Hukum yang terkait yang kita sebutkan tadi, itu apabila pemiliknya tidak diketahui. Kalau diketahui maka harus ya, meminta idin kepada pemiliknya. Dan terkait dengan jenis yang pertama ini juga adalah termasuk barang-barang yang mudah rusak. Ya, seperti makanan, ya, sayuran. Ini kan mudah rusak ya. Apalagi yang Artinya buah-buahan yang alami Maka ini、e, Ketika kita melihat Kalau disimpan dibiarkan Begitu saja akan rusak Maka diperbolehkan bagi kita untuk Memanfaatkannya Ataupun mengambilnya Kemudian jenis yang kedua Jenis yang kedua Ini terbagi menjadi dua Terbagi menjadi dua y a i t u Yang diistilahkan dengan d o l a h d a l a h Alif lam Dod Alif lam dan tak m a r b u t o h Bukan dolalah Dallah Ini istilah yang khusus Diperuntukkan untuk Barang-barang yang hilang ya, Yang itu berupa hewan Atau dengan ringkas at, d i s e l a h k a n dengan Hewan-hewan yang hilang Jadi Hewan yang hilang itu ada istilah khusus Bukan lukotoh namanya Tapi Dholah o l a d Itu hewan yang hilang Ada pun Selain hewan namanya lukotoh Namanya lukotoh Jenis yang pertama dari jenis yang kedua Tadi kita sebutkan jenis yang kedua terbagi menjadi dua Jenis yang pertama dari jenis yang kedua Jangan bingung Yaitu Hewan-hewan yang tidak dimangsa oleh binatang buas kecil Binatang buas yang kecil パラオラマ、メニューボーカル、バーワービネタンボスターバゲムジャリドア。アダビネタンボワスキバー、ヤングサー、スパティ、マチャン、シンア、アトビネシンサーニャ。テンジニスビネタンボワスヤンケチー。シリギラ、デニャンディバワニャ。モサン、モサンエネマスオダルマカテゴリ ジユニオンキチル。 b i n a t a n g buas yang kecil Kalau sama yang besar dimangsa ya. Sama macan dimangsa Apa jenis yang pertama ini? Seperti ibil、ya. Unta demikian pula bakar、ya. Sapi Ataupun yang sekelasnya ya. Unta ya. Terlalu besar untuk dimangsa oleh Musang、ya. Demikian pula Terlalu besar untuk dimangsa oleh anjing atau serigala sekalipun orang besar sehingga yang mangsa harus yang besar nah ini jenis yang pertama ini hewan-hewan yang hilang yang tidak dimangsa oleh binatang buas yang kecil seperti ada apa unta demikian pula、um, ada, sapi ataupun juga termasuk bakal eh apa bakal apa persilangan antara kuda dan いい パラ a ラムジンヨンブッカンバー n ーダランハリニエンニムゴマサニエンチェンジアンパタマダリコンバゲンヨングドアティダボレウントウモア h u ルニエアバビルダンニエットウントウ a ミリキニエミサーカ n メリヘアダサ a k d マウ a ンコ n ソダ oleh pemiliknya maka enggak boleh untuk kita ambil. <laughs> Ya, kita pasang jerat saja ya, Kelihatannya o r a n g sudah pergi Padahal punya tetangganya ya, Maka dalam syariat Tidak diperbolehkan untuk mengambilnya ya, Ini hukum asalnya Dan para ulama menyebutkan ya, Adanya pengecualian Boleh untuk mengambilnya ya, Pada beberapa kondisi Yang pertama ya, Ini terjadi ya Ada sapi hilang, begitu, sapi liar ya. Kada yang pertama Apabila di tempat tersebut ya, Di tempat dimana kita melihat ada sapi Ataupun unta Terlihat banyak serigala b i n a t a n g buas Sehingga apabila dibiarkan Begitu saja maka dikhawatiran Akan dimangsa oleh serigala-serigala Tadi Keadaan yang kedua Apabila Diduga banyak pencuri Di tempat tersebut Sehingga apabila tidak diambil Maka diambil oleh pencuri Keadaan yang ketiga Apabila terlihat Hewan tersebut Itu terkurung Terkurung Dalam kondisi tidak tersedia makanan ataupun minuman Sehingga kalau dibiarkan, tidak diambil Tidak diselamatkan, maka akan mati Dengan sia-sia Bahkan dalam kondisi seperti ini, boleh untuk mengambilnya Keadaan yang keempat Apabila hewan tersebut Kita temukan dalam kondisi masih kecil. Ya, sapi misalkan. Kita tahu ini jenis sapi. Dan tadi hukumnya apa? Tidak boleh untuk dimiliki. Namun ketika kita melihat. Ya, k e l i h a t n y a masih kecil sekali ini. Ya, kalau dibiarkan khawatir nanti malah mati. Maka boleh bayi kita untuk mengambilnya. Memeliharanya. Sampai datang pemiliknya. Nah. アシュラムスリム、ロハマカムロ、ブブラパーカーダーン、ヤングリケチュアれパラオラマ。あれパラオラ Yambertama? Ababila banya? ビネタンボアスプレディスリガーラ。コニアンケドワ、アバビラ banya? パンチューリ。Yankatiga? アバビラタク urum dalmkondisi, テ u n g m p a,、ah、ua, ab a, iga, ab a t Apabila kita mendapatinya dalam kondisi masih kecil Ini Keadaan-keadaan yang dikecualikan Dari jenis yang pertama dari pembagian yang kedua Dimana kita boleh untuk mengambil hewan-hewan tersebut Yang asal hukumnya tidak boleh Jenis yang kedua dari pembagian yang kedua Jenis dolah yang kedua Yaitu Selain dari jenis yang pertama tadi Yang mana hewan-hewan tersebut Memungkinkan untuk dimangsa oleh binatang-binatang buas yang kecil Seperti serigala, anjing ataupun yang semisalnya Jenis yang kedua dari pembagian yang kedua ini Contohnya misalkan gonam Kambing Atau ayam Ya. Atau Hewan-hewan yang lainnya ya, Yang lemah Nah Maka para ulang menyebutkan Hukumnya boleh bagi kita Untuk mengambilnya、ya. Apabila itu adalah Binatang yang Hilang artinya lepas Begitu saja Ya. Tapi bukan berarti nanti Setelah ta'lim cari ayam orang、ya. Habis nanti、ya. Kenapa? Itu banyak di pohon-pohon Berarti n gak g ada pemiliknya oh Bukan itu、ya. Beda sekarang ya, Mungkin dengan Berjalannya waktu ya, Kebiasaan hewan itu berubah ya. Ada yang Kebiasaannya di kandang Ada yang biasanya liar ya. Dan itu ada pemiliknya Dan dia tahu bahwa itu tempat tidurnya Dan pemiliknya membiarkannya Sehingga itu bukan dola Bukan barang hilang Meskipun tidak dikurung、ya. Meskipun tidak dikurung Ini Dan Para ulama menyebutkan たんたんは、たかいでんがんじんしんかどうかでんじんかどう a n はばたま。ぼれんとくもまかにゃ。なもんあばびらだたんかみりくにゃ、ファーレイヒドマン。 Maka wajib bagi yang menemukan tadi, yang telah memakan hewan temuan tadi. Untuk mengganti rugi. Ya, jadi boleh untuk makan tapi siap ganti.、Gitu. Yang kedua. Boleh untuk menjualnya. Tapi dia jaga harganya. Ya, misalkan dia sangka ya, mungkin. パーンラマニャー。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 Boleh untuk memeliharanya、ya. Diambil, tidak dimakan, tidak dijual Tapi dipelihara、ya. Maka Selama dalam pemeliharaan Apabila datang pemiliknya Maka secara s y a r i Pada dasarnya pemiliknya itu Harus menghitung biaya yang telah Dikeluarkan oleh orang yang menumpukan tadi Alhamdulillah, Bisa dipahami ya Jadi ketika dia tidak menjualnya Tidak m e m a k a n n Ya Dia menemukan seekor kambing misalkan ya, Dia p e l i h a r a Setahun lamanya Dan telah mengeluarkan biaya Yang lumayan besar Misalkan untuk beli rumputnya Atau m i s a l n y a Maka ketika datang pemiliknya Maka pemiliknya ini、ya. Pada dasarnya dia harus Mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh yang menemukan tadi Nah Sesuai dengan kesepakatan、ya. Kalau rumput mungkin diperkirakan berapa harganya, ya, dan seterusnya. Dan para ulama juga menyebutkan disertakan, ya, disamakan dengan jenis yang kedua ini ya, adalah buah-buahan. ya, Buah-buahan yang mungkin ditemukan misalkan ya, dalam jumlah yang cukup besar misalkan.、Ya. dan jumlah yang cukup besar misalkan ada ya, apa, kapal tenggelam misalkan ya di, dengar bahwa di laut sana ada sebuah kapal tenggelam kapal heri misalkan membawa truk-truk yang membawa memuat bahan makanan maka tiba-tiba dia kebetulan tinggalnya di pinggir laut、ya. Tiba-tiba ketika main jalan-jalan tengah pinggir laut Datang satu ya, kotak besar、ya. Bingung mau diapain ya, Setelah diseret ke pinggir laut dibuka u h、oh, buah-buahan semua semangkap pul Mau diapain、ya. Mau dibuang ya. sayang ya. Mau dijual lumayan akhirnya apa dijual, maka dia harus hafal itu, berapa harga yang telah dia keluarkan, sehingga nanti kalau misalkan ada pengecekan ada pengumuman t e r k a i t dengan tenggelamnya ya, kapal hulan kemudian telah ya, lenyap beberapa barang dagangan kemudian barang siapa dari warga yang menemukan ya, barang dengan ciri demikian, dan demikian maka harap mengembalikan barang itu kepada PT ini dan itu Urusan ini dan itu Maka ketika, oh saya kebetulan kemarin Dapatkan barang itu t e l a h saya jual, nah, harus diganti r u g i ya Harus diserahkan Harga tersebut Nah tentunya kalau membutuhkan biaya Dia itu dihitung semuanya b a i Kemudian k Sekarang jenis yang ketiga ya Jenis yang ketiga dari l u k o t o Yaitu jenis selain dari Dua jenis yang kita sebutkan tadi Bukan Syai'ul Yasir Bukan barang yang sepele Dan ini Seperti yang disebutkan Syekhun a b d u r Rahman Habibullah a h u Ta'ala Sesuatu dikatakan sepele Sesuatu yang kecil ataupun tidak Itu bihasabil a z b i n a Demikian pula a m k i n a Disuaikan dengan 時間とパッドを見つけた時代のパッド a 見つけた時代のパッドを m つけた時代のパ a ドを見つけた時代のパッドを見つけた時代のパッドを見つけた時代のパッドを見つけた時代のパッドを見つけた時代のパッドを見つけた時つけた時代のパッドを見つけた時代のパッドを見つけた時代のパッドを見つけ 何が何が何が何が何が a が何が a が e が何が何が何0 0が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何がまが何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が a が何が n が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何 l i a m a n itu mahal. Kenapa? Karena k e b i a s a a n y a pakai siwak. Gak biasa pakai? o d o n Sehingga harganya pun mahal, bisa ribuan. Kenapa impor? Ini. Jadi b a a s a bil Azmina wal Amrina. Kemudian jenis yang kedua terbagi menjadi dua. d o l a h ada d o l a h yang besar, ada Dollah yang kecil. サイエンドリー、ジュニスタディングティなガスカラン。p e エンドリー、ジュニスタディングティーガ a ボーカン。バランスフェル、ボーカンフォーラヘワン。セプリアパン、ジャムタン、ハペ、アルニア、バランヤン、ブルニタピ、ボーカンブルパヘワン。バラングルイ。 Cincin emas, kalung emas, motor,、ya. nemu motor. Ini juga termasuk barang-barang、uh, yang termasuk dalam jenis yang ketiga. Maka dalam hal ini, apa hukumnya? Hukumnya boleh untuk mengambilnya tapi dengan dua syarat. Dan syarat ini berat ya. Yang pertama Dia harus merasa aman Dari mempergunakan Barang tersebut Dengan cara menjualnya Jadi dia harus merasa aman Bahwa saya ketika menemukan barang ini Saya tidak akan menjualnya Ya, artinya dia sudah bertekad untuk tidak menjualnya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, ayat kunaindahu kuwatu bi fitari f i h Dia harus memiliki kekuatan untuk mengumumkan barang yang dia temukan tadi. Harus memiliki kekuatan, kemampuan. どうしても、この時の日の日の n の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の e r 日の日 a 日 a 日の日の日の日の日の日の a の日の日の日の日の日の日の日の日の日 a 日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日 a 日の日の日の日 a 日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の e の日の日 s 日の日の日の日の日 a 日 a 日の日の日の日 u 日の日の日の日の日の日 Apakah tiap hari Ataukah tiap pekan Ataukah Sebulan Sekali Ini disesuaikan Dan itu juga diumumkan di tempat-tempat Dimana memungkinkan kaum muslimin untuk melihat Pengumuman tersebut Pengumuman barang yang hilang tadi Jadi bukan perkara s e p e l e k Nah Sehingga kalau misalkan ya, ada seorang menemukan sebuah cincin emas. Cincin emas. Dia temukan di sebuah jalan. Ya, apa hukumnya? Ini masuk jenis yang pertama, kedua atau ketiga? Ketiga. Karena termasuk bahan ataupun barang yang bernilai. Emas. Ya, cincin emas. Kemudian dia telah mengumumkan selama satu tahun. Ya. Ternyata tidak ada yang datang. Dan ini perlu diketahui, maaf s a u d a r bahwa dalam hal ini ketika mengumumkan ya, barang yang hilang tadi, saran para ulama seperti yang disebutkan Syaikhul Namturahman, bahwa hendaknya ketika mengumumkan barang yang hilang ini, hendaknya disebutkan sifatnya secara global, jangan disebutkan secara terperinci. Misalkan telah ditemukan sebuah HP. ini, u k u r a n n y a s ラサカ、a ラー、ハラ、メダタニ、シ a ューラン、ビ u フューラン。ジャンアンディスボー a n シ a ァ a n ァニャン、シャー、e ンジー、トラリ a ム a n g a k u ング、ナムロセリス、ゲン、メラ a ア、エニ、コモディ a ン、モデル、エニ、ウクランジー、n イ a d ー、ウォー、モンキン、サラトス、オランカン、ランザワー、ヤ、カナパ、ナコ、ナコ、ナコ、マカカカダブ l オ、ハビド、s ロ、si si、アンディアンスボーカ k シファシファニャン、シファ a n g ァン、n g ァンシフ a ニャン、シファンシファ a ャン、シファン、 Ya, kebetulan kemarin barangnya hilang、oh. Kita in, interview、yeah. Kita tanya Kira-kira barang yang Anda kehilangan ataupun HP Yang Anda hilang Jenisnya apa? Warnanya apa? Ditanya Jadi Kalau pas, cocok, mungkin ya, Kita berikan, tapi kalau tidak、eh, Warnanya pas <laughs> Merknya e pas, nomor serinya Lain, oh bukan nah,、yeah. Jangan polos、yeah. Gimana? Kayak ini ya, HP-nya. Wow, iya betul ini. Langsung diambil, ternyata ya, cuma mengaku-ngaku. Nah, kita kembali kepada permasalahan yang kita sebutkan tadi.、Ya. Ketika seorang menemukan sebuah cincin emas, misalkan,、ya. di sebuah j a l a n Kemudian dia umumkan selama satu tahun. Kemudian, tidak ada yang mendatanginya. Akhirnya apa? s u d a h a h Mau dimakan, gak bisa, ya kan? パーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパ a カーのパ l カーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカ dari cincin emas tadi dan ternyata sudah kita jual gimana sikap kita maka kata para ulama disini ada tiga pilihan、ya. ada tiga pilihan pilihan yang pertama ya. ini antum bisa kias kan ya dengan kasus-kasus yang lainnya, ini cincin contoh saja、ya. bisa antum a kias kan dengan apa misalkan motor dengan sepeda ataupun kalung ataupun yang semisal n y a Yang pertama, kita kembalikan ya, cincin sebagaimana yang telah kita temukan yang telah kita jual tadi.、Ya. Dengan cara bagaimana? Ya, mungkin kita kumpulkan uang. k a a u kumpulkan uang, iya resiko. Ya. Orang yang datang punya. Ya. Orang yang punya datang. Ya. Maka kita beli sebagaimana cincin yang telah kita temukan tadi. Kemudian kita kembalikan. 食べたば食べたば食べたばあじるにしよう。いしよう、そ a なことある。たに、yeah. ah um uh uh、たまそ a たらんば、たあうなるびり、わたく l と a んのはん、はんはんはんはんはんは ブリマンスアランサン a n ィアムチンタイヤスワトヤンア i パダ a ダランヤスバ t メナディアムチンタイウトギ a ニヤヤヤテンカ a ナビブラダ n ムハ a フラ d ト a スリムブリアム a ェラ n ァディアロハタ n ンウォーマンヤスラアラモスリンヤ a ヤヤヤヤヤヤヤ a d ヤヤヤヤヤ a ヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤ r ヤヤヤヤ h ヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤ a ヤヤ a ヤ a ヤ a ヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤ u ヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤ a ヤヤヤ r a ヤヤヤヤ a ヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤ Llно l Job o s k e d マ a Dia kembalikan Senilai ya, Artinya berupa uang Senilai dengan harga Emas pada hari itu ya, Karena kita tahu ya Emas itu Harganya naik turun tidak Naik turun ya Seringnya naik jarang turun Ya n gak Seringnya naik jarang turun Sehingga mungkin ketika dia menemukan Emas tadi ya, Misalkan 3 gram Mungkin harganya、ya. Dahulu Misalkan、ya. 900 ribu nah, Ketika dia jual Harganya 900 ribu Namun setelah beberapa hari kemudian Mengalami kenaikan Mengalami kenaikan Sehingga ketika datang Orang tadi kepada kita menanyakan Mana cincin emas saya、ya. Tentunya harganya sudah beda ya, Sudah beda Mungkin sekarang sudah naik, harganya satu gram empat ratus ribu, misalkan berarti tiga gram berapa? Satu juta dua ratus, berarti pilihan yang kedua kita kembalikan sejumlah uang senilai dengan harga emas pada hari itu.、Ya. Kenapa? Karena dengan uang itulah dia bisa membeli emas seberat tiga gram. Ya, bukan dengan ya, nilai uang. Ketika kita menjual emas taji. Ini pilihan yang kedua. Pilihan yang ketiga. Ini mudahnya Islam. Memberikan beberapa pilihan yang syari. Pilihan yang ketiga. Sesuai dengan kesepakatan antara yang menemukan dengan yang. Merasa kehilangan tadi. m a a a Jadi ini Terkait dengan、uh, Kasus tadi Sekarang Kalau misalkan ya, Ada kasus yang lain Sekarang prakteknya ini ya. Tadi sudah kita sebutkan teorinya Sekarang prakteknya Misalkan kita Berjalan di sebuah jalan Kemudian mendapati Sebuah kotak ya, Di jalan dan itu jauh dari tempat tinggal kita jalan umum ternyata kita buka l i o n t i n kalung emas nah, maka bagaimana sikap kita mengambilnya atau tidak ya, ada yang bisa jawab para siapa yang paham dengan hukum hukum yang kita sebutkan tadi bisa menjawab pertanyaan ini Apa hukumnya? Apakah kita harus mengambilnya atau dibiarkan saja? Ya. Ada yang bisa? Ini t a k d i k ya, prakteknya ini. Ya. Dalam hal ini terjadi khilaf di dalam para ulama. Tentang hukum mengambil barang tadi. Maka seperti yang kita sebutkan, a s y l Ekhwa, h a b i a Kumullah, dalam hal ini boleh untuk mengambilnya dengan dua syarat yang kita sebutkan tadi. Apa syaratnya? Apa maksudnya? Harus merasa aman untuk tidak menjualnya. Yang kedua, apa harus memiliki kemauan dan kekuatan kemampuan untuk mengumumkannya? Maka barang siapa yang terkumpul dua syarat tadi, maka yang a f a l bagi dia untuk mengambilnya. 私たちはそれを言うことです。そして、私たちはあなたのこ a を言あなた Sehingga kalau kita biarkan akan sia-sia harta tadi. Sehingga apabila terkumpul pada seseorang dua syarat tadi maka yang Abdul dia selamatkan barang tadi. Sekarang kalau dia merasa ragu, saya kayaknya nggak merasa aman. Ya. Ya, bukan main nih, 5 gram, 10 gram. Ya, gak ada yang tahu lagi. Ya, tengok, tengok kanan g i n g gak ada yang melihat. Ambil. Ya. じゃあ、あなたは、あなたは、あなは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あ e たは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あな e は、g なたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなた i あなは、 Dan apa yang kita sebutkan ini Adalah terkait Dengan、uh, l u k o t o h Barang-barang temuan Yang itu ditemukan di luar ya, Kota m e k a h Daerah haram m e k a h Adapun haram m e k a h Maka ini memiliki hukum tersendiri Dimana yang Allah di dalam hal ini Tidak boleh untuk diambil ya, Barang temuan yang didapatkan Di m e k a h ハローマッキーです。Ya, Ya, apalagi kasus sekarang ya、eh, Banyak anak-anak liar ya, Yang ditelantarkan oleh ibunya Disebabkan karena beberapa kasus ya, Karena hubungan di luar nikah Atau misalnya Sehingga terkadang dibuang anak itu Allah meluстан, Sehingga apa hukum mengambilnya Ini termasuk lupotoh juga iya Dan disilahkan dengan lakit、ya. Baji ataupun anak temuan Namun ya, Ini dari gambaran ya, Terhadap 私はあなたのお話を聞いてください。